アンダーバー、トロシア、ディワンディケタウィ、ティアンダラソルューパシ a カンパ m ュカンホススティ、トニア、アンダトカロティ、アメリカ、クリン・ベレット、イトパシュカンホススティ、ヤンダサッカマンボワニア、アラサスティ、イングレス、トロスディ、モサッティ、イスラエル、サイエンゲンカタカンサマ、アンダダラソルューパシュンホスティ、トニア、インドネシア、ノマルティカ、トルパイ、トニア。 アメリカカラ、サマパスカンサマコパススキタ、アメリカパスカンクス、アメリカカラサマコパスス、ヤンビサマンディニチュマン、イスラエルサマチュマン、チナカラ、エングスカラサマーカラサマパテルファシリタンサンナプランダ、サンナミニマル、アパラキエンドネシアトンタラ a ヤパクス、アパラキファシリタサマママテイ、マカティダアテンビサマンディニチュマンダー、インドネシア。イトポン、ティタキィタクトンネトニア。 Kalau mereka tidak menyerang secara militer ke Indonesia yang ditakuti bukan tentara, bukan polisi. Yang ditakuti itu Anda. Repot musuh Anda itu repot. Apalagi yang belum punya kerjaan. Belum punya kerjaan didatangi musuh. Enak tak? Loh, ini gak punya kerjaan yang d i k a s i a y o u d a h Dan tidak ada orang yang senekat orang Indonesia. Bener gak? Kata nekat enggak ada bahasa Inggrisnya, enggak ada bahasa Arabnya. Hanya bahasa Indonesia ada nekat. Berani naik kereta api di atapnya 200 orang. Kereta listrik lagi. Sebelum dilarang dulu. Betul enggak?、Wak? Belum lagi bonek. Seribu orang dari Surabaya ke Jakarta tidak sanggup sepeser pun. Berani naik kereta, berani h i j a u di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan, berani pulang. Hanya orang Indonesia berani seperti itu. Itu pun di atas kereta api n g g a k berpegangan dengan tegang. n g g a k mereka gini. Di atas kereta itu. Itu orang Indonesia. Jangan melawan rakyat Indonesia. Itu pengumuman di seluruh langit, bumi, dan jagad rakyat. Jangan sekali-sekali berani melawan rakyat Indonesia. ekonominya hancur lebur secara kenegaraan, tapi liatlah mana ada hidup melebih, enaknya hidup di pulau Jawa, di seluruh pulau-pulau Indonesia disini enak sekali mas tadi saya bilang di rumah yang kita transit tadi, saya bilang gubernur Mesir rumahnya seperempat dari rumah anda disini rumah di kecamatan kecamatan, bagus-bagus n gak g tau h kerjaannya apa, kok kaya-kaya disini Saya sama Kiai Kanjeng pentas di enam provinsi Mesir. Itu rumah gubernur tuh k o r d i n n y a aja memalukan. k o r d i n n y a aja kita dikasih n gak g mau. Begitu meskinnya mereka. Sementara di Indonesia k e m u d i a n hidup luar biasa. Gaji sedikit tapi barang murah disini. Kalau murah itu dalam arti dibanding di luar negeri. Kalau di Amerika satu dolar nggak dapet apa-apa, untuk hamburger satu itu butuh enam dolar, minimum empat setengah dolar. Di sini satu dolar berapa? Sepuluh ribu. Berapa? Bisa makan kenyang nggak? Sepuluh ribu. Dua kali makan tambah kopi teh kropo. e Apalagi kropo e lima belas ngaku cuma dua. Jadi di sini. Hidup itu sangat enak, justru karena rakyatnya hebat. Udah mau beli apa? Jam berapa? Keluar rumah jam berapa? Mau beli apa? Ada n g g a k Ada jatuh warung-warung, t a h dimana itu nyelempit-nyelempit itu. Ada. Mau minum apa? Mau makan apa? Ada. Jam berapa saja? Itu Indonesia. Mau beli kartu? Sim card. Kamu pergi ke Inggris, kamu pergi ke Belanda, Kamu pergi ke Turki. Untuk dapat satu kartu, ini tanya sama Kekanjang. Kita ke Maroko, ngurus satu simkat tiga jam t i d a k selesai. Disini kayak beli kacang toh. Dijiset, terus didaftarkan dengan nama pura-pura. Iya -pura. toh? Alamat palsu. ya、eh? Lo semua orang. Semua orang. Gitu loh. Jadi Indonesia ini mas... Memang hancur negaranya Memang hancur kurang ajar pemerintahnya Tapi rakyatnya jagoan Dan paling suci Ketawa terus Belum lagi mentalnya hebat Semiskin apapun dia tetap tegar Betul n gak? g Makin miskin makin gini jalannya Untuk menyembunyikan dia n gak g punya duit Betul n g gak? orang Indonesia kok orang、ja、an i n d o n e s i a グアス sedih kayak apapun ア e n g e n g アスティングアパンチ s ン a アスティングアパンチェングアパンチェングアアパンチェング n パ a k ェングア a ンチェン a アパンチェン n アパンチ i ングアパンチェングアパンチェングアパン a ェングアパ m チ l ングアパンチェングアパンチェングアパンチェングアパンチェングアパンチェングアパンチェングアパン i ェン n ア n ンチェングアパンチェングアパンチェン a アパンチェン a アパンチェングアパン i ェングアパンチェングアパ a チェング a パンチェングア n ンチェン Allah, insya Allah Dengan pengetahuan saya melihat rakyat Indonesia Aku keliling tiap malam ganti kota Bertemu dengan pahlawan-pahlawan seperti Anda Dan aku yakin Suatu hari Indonesia akan memancar Menjadi mercusuar dunia <tuh> Kamu lihat Film-film di televisi Kartun-kartun, Upin Ipin Kamu pikir milik Malaysia itu bikinan kita Cuman karena Pemerintah kita n gak g bener akhirnya dijual di Malaysia. Film-film Jepang yang bikin kita. Musik-musik film Jepang yang bikin orang tuli di Jakarta. Piala dunia yang bikin orang mana? Orang Jawa Barat. Bola dunia untuk sepak bola. Orang mana yang bikin? Orang Jawa Barat. Semua yang bikin kita. Cuman kita ini rendah hati. Semua orang n gak g tau h Dan yang paling rendah hati dari semua itu kan Yogyakarta Yogyakarta itu Pernah juara PSSI d, Tahun 1938 Akhirnya Sini Sultan 1909, Kamu d a k usah Mentang-mentang Untuk apa kamu mengungguli orang lain n Gak baik Kamu harus merendah Sejak itu Yogyakarta gak pernah juara lagi Demi kebudayaan Dan rasa rendah hati Jadi kita itu latihannya di Jogja Kipernya itu bukan bagaimana menangkap bola Tapi memperhatikan karakter lawan Wah itu penyerangnya setengah mati Ngiring bola dari sana oper-operan Itu kan ditonton bapak ibunya temen-temennya Latihannya berbulan-bulan itu untuk bisa masukkan bola Masa kita gagalkan Kasian Monggo masuk masuk masuk Nah gitu mas Gitu mas Itu sepak bola jadi kebudayaan disini gitu loh Kita juga gitu, kalau nyerang, Jogja itu kalau nyerang mas Sampai depan gawang tinggal d u l u masuk, itu disini muncul kearifan Nggak tega Ini bisa shock ini kipernya ini Bisa s t r e s ini Siapa tau h bapaknya sudah tua, s t r o k ini nanti kalau sampai kemasukan Akhirnya mau dimasukkan nggak jadi mangke maon w Mangke maon w terus balik, gitu mas Itu j o g j a k a r t a Jadi mas, tidak ada manusia dengan kekayaan psikologi dan kebudayaan melebihi bangsa Indonesia. Kita bangsa yang tangguh. Negara kayak apapun, 2014 kayak apapun, rakyatnya tetap tangguh seperti anda sekarang ini. Memang Alhamdulillah kalau 2014 bisa kita rubah benar-benar. pemerintahannya, tapi Anda tidak mungkin mendapatkan pemimpin sejati dari parpol sementara yang selain parpol tidak boleh mengajukan calon p r s i d saya punya sistem, tapi saya tidak akan ngomong, memeriksa ndak butuh saya Saya punya sistem untuk masa depan Indonesia, bagaimana pemilunya, bagaimana politiknya, bagaimana konstitusinya Saya bisa ceritakan kepada Anda kesalahan dasar Republik Indonesia Saya bisa ceritakan tapi tidak baik di sini, kapan-kapan saja Artinya saya tahu insya Allah mempelajari semuanya. Saya temannya KPK, saya temannya a n a s saya temannya yang terdakwa, saya juga temannya yang mendakwa. Saya temannya semua orang, saya bisa masuk penjara mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Saya boleh masuk kantor mana, kapan saja, dimana saja. Tanpa ada halangan, karena apa? Karena mereka senang kalau ada saya. Itu a j a jadi saya boleh masuk kemana-mana. Saya kalau mau masuk c i kias tidak boleh ada persyaratan. プレッシャーのマウス、カロシャー、チップド、カンツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツア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 Saya tidak akan ceritakan masalah apa. Dulu saya masih bantuin awal-awal 2004 sampai 2008 saya masih bantuin tinggi-tinggi. Sekarang saya tidak bantuin lagi karena sudah keterlaluan, jauh m e lebih i Soeharto jahatnya sekarang ini. Ya, tapi tidak usah dinikmati kejahatan orang. Juga <tuh> <tuh> tidak usah nangis. Ya, oke, jadi Mas gitu ya Mas. 2014 saya ingin peringatkan satu hal. Pertama, pastikan kemandirianmu. Rizki siapa yang punya? Allah. Sudah tau? Anda kerja terus. Nanti kalau upamanya kesibukan kita di Indonesia 2014 bukan pemilu tapi bencana alam tolong siap. Kalau upamanya ada sembilan gunung akan meletus di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia dari a c e h sampai Flores akan berderet-deret upamanya sampai 16 sampai 21 gunung. Jangan kaget. Disini kan jauh dari gunung. Tenang sampai ya. Cuman deket dari pantai masalahnya. Luk, wiritan soal air. Nanti kita saya kasih. Wiritan soal air. Supaya air taat sama anda semua. Gitu loh. Sekarang sudah ada. Saya tadi sudah n y a d a t berapa bencananya tadi. Sampai Januari tiga minggu ini. Sudah ada 110 titik banjir. puting, beliung, berapa ya? Ada yang ngerti enggak tadi? Sudah saya catat itu. Pokoknya, Januari ini, tok itu sekitar 130 lebih, mas. Tiga minggu. Seminggu yang lalu baru 91 titik bencana. Sekarang sudah 130 lebih. Itu yang puting, beliung, yang longsor, yang banjir, yang gunung marah, dan seterusnya. Dan ini baru warming up. Ini baru pemanasan. Saya tidak akan ceritakan juga teknisnya secara vulkanologis. Dan tolong wartawan tidak usah ngomong ini di medianya. Saya ingin ngomong sama Anda sebagai saudara saya. Tolong seluruh panglima. Jadi dapur utama gunung dari Aceh sampai Flores itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu... Dia punya anomali. Gunung itu supaya kalau meletus tidak keras-keras itu ditusukin, mas, dilobangin. Maka distribusi magmanya akan terbagi. Tapi kalau merapi tidak bisa ditembus. Jadi kalau merapi sampai meletus beneran itu tidak bisa diatasi. Gunung Semeru yang besar bisa kita tembus. Jadi angin, magma, desakan-desakan energi bisa terbagi-bagi ke banyak tempat dan tidak besar-besar akibatnya. マラピニタポニャクトゥパワーシキタリナプラスキューメーターテリーアタスカロカラカタオ r t ラマナカラカタオイトティギニャツワプラスーメーターティマハマニャスキタラスアメンバープラナタポラピニパリンパワーティアタシアタシャーランタポリアンカシナアチェ Kesana flores dan itu semua gunung-gunung Ada di bawah kepemimpinan gunung Merapi Dan sekarang Mohon maaf Siapa orang nomor satu vulkanologi di Indonesia Siapa Yang dulu waktu Merapi Yang sering ngomong di televisi <Syukur> Oke, Ya ada Pokoknya siapapun Nah itu mereka sekarang dalam waktu ini Pergi ke Jogja Kenapa? Karena kalau ilmu sudah tidak bisa membaca alam, kamu harus kembali kepada mitos-mitos tentang alam.、Kamu、harus kembali kepada orang-orang tua yang punya pengalaman tentang alam. Harus kembali ke mitologi dan mereka tidak bisa menemukan para mitolog kecuali di Jogja. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit pengetahuan ini akan meletus benar apa tidak. Tapi sekarang gejalanya sudah seperti itu. Sehingga sudah kita pikirkan cara mengurangi atau memperkecil kurban bagaimana. Jadi gunanya acara kita ini adalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Anda mendapat syafaat Rasulullah, kalau Anda mendapat cintanya Allah, maka Anda akan terlindung. それパラパパラパパラパラパ a パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパしパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパか。パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ パパ、タピ、プサマサマメリアンダイトランインドネシア、サイチュマントウリ、ハンダイアニ、ヒトロドモシアリアナ、キラキラキトマシュリトアリプンバプラシニ、サハワテルストラプリリト、サハワテル、ヤタピ、ムダムダンティラダマサラヤンティン、キナチャ、チトンバッタ Tabung, harus punya pelindungan lokal diantara Anda. Apapun yang terjadi di Indonesia, Anda tidak bentrok satu. Gitu kan? Tidak bertengkar satu sama lain. Gitu loh, itu kita jamin. Apa itu karena politik parpol, apa itu karena pil caleg, pil pres, karena bid'ah, karena s y i r i k Pokoknya kita ada yang bertengkar. Nah teman-teman sekalian, saya tidak bisa menjawab banyak hal. Saya hanya bisa ikut mengawal menemani Anda semua Membaca semua yang akan terjadi Siapa tahu Allah ngasih tahu juga Tapi kalau Allah tidak Kan Allah kan mengetahui semua rahasia Yang kita tidak tahu sebenarnya mas Kita hanya bisa minta bocoran Dikit-dikit gitu dong. Itu loh mas Meskipun selama ini Saya mohon maaf ya Misalnya gunung Merapi meletus itu Tanya sama teman-teman Jadi misalnya Ini boleh ya saya cerita gini ya Waktu merapi meletus itu kan saya sudah tidak tahan ngeliat korbannya. Anda yang wartawan saya kasih tahu ada 193 titik penampungan yang didatangi wartawan cuma dua. Yang dapat bantuan cuma dua tempat. Karena apa? Karena deket sama airport. Sementara yang dimuntilan, dikelaten, diboyol, a l i dimana ada yang datengin. サイクリング、シングアケネ、サポトス、ケンサンダー、テイカラキ、ミリア、マシャラガツ、ハンジョル、プル、カナー、パン、マラピ、カナパシル、カナパン、スカナス、カナス、カナマチャン、アケネサンナイ、キューマラピ。サンナイ、トゥアキロメタル、ジパワ、プンチャ、タランガア、マシエロプシータン、ボトゥスケンベニア、マシトゥス、マ p ワ、サキチャランジャンボトゥスケンベル、パケトレル、チャリカルセットランバトゥアプルムニツアマティ。 Turun lagi, terlambat d 2 menit saya mati lagi. Yang penting saya sudah ke atas menegaskan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya menentukan meletus atau tidak meletus. Saya tegaskan ke atas. Harap tahu Mbah Marijan itu meninggalnya di bawah puncak 12 km. Saya naik 10 km r dari Mbah Marijan, masih naik 10 km lagi, jam 2 malam saya di sana. Saya nekat, istri saya tidak tahu. Istri saya... Tanya di mana, lagi lagi minum-minum nih, ngopi-ngopi gitu. Padahal saya di atas merapi.、Gitu. Nah pulang dari sana, saya mendapat keyakinan sudah tidak akan meletus lagi. Sehingga waktu s u b u h saya umumkan. Di tempat mojabat s a f a itu, saudara-saudara tidak ada lagi letusan merapi, sudah ada MOU saya bilang gitu. Sudah ada kesepakatan. Kalau saya salah bayangin itu. Alhamdulillah. Allah melindungi. Jadi bukan karena merapi nggak mau meletus, cuman Allah nggak tega sama saya. Uh, Ainun sudah terlanjur ngomong gitu ya. Sudah kalau gitu nggak usah meletus lagi. Gitu akhirnya gitu loh mas. Lo h ini mungkin nggak seperti ini. Jadi sampean suatu hari nggak tega sama istri. Istriku rajin banget, mengaji banget. Ya Allah nggak tega. Kadang-kadang naik becak, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Mau lo istriku. サキンダテキャンヤスワトアリシャンスワミンハモンティーンサーロティーカラータリスキーパリンラマスタウンラキーサプリカンモプルムシュプンチュレーパタンダブニャトウィットタピカナサキンドラウンヤマモンキトウタウンコムチェンダブニャトウィットランジュルプチンジサマイステナモモンラサマアロヤロサイネトランジュルムモンサマイスティーサヤヤロウォトヤソティアプランティサガタハンサイチェンジプリカンモプル Tapi sekarang saya n gak g punya duit ya Allah Apa engkau tega ya Allah Melihat aku malu kepada istriku Lindungi aku a dong ya Allah Jangan jaga martabatku ya Allah Di depan istriku Aku terlanjur janji nih Itu Doanya gitu mas 山隈の山隈の a 隈の山隈の a 隈の a 隈の a 隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の k 隈 m 山隈の山隈の山隈の山 a の山隈の山隈の山隈の山隈 a 山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の a 隈の山隈の山隈の山隈の山隈の a 隈の山隈 a 山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山隈の山 a の山隈の サマなアロイト、サンディカシチョンドチョントラ、ポワ、oh キ a ディアロー、カタニャロー、マンロー、ヒム、ジャンベアニュー、マナー、ロー、マンロー、ヒム、ジャンベアニュー、マナー、マンロー、ヒム、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベアニュー、ジャンベンベアニュー、ジャンベアニュアニュー、ジャンベ マサロンマンロキムがセリマンだ。イトガ a ラトハンマハサマーパノガウ Yasupu Lula リマプン y got サクラマジャ Meskipun jangan kurang ajar tapi keakrapan gitu loh. Kan ini korib kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku katakan kepadanya bahwa aku dekat dengannya. Dekat itu bahasa Indonesia nya apa? Akrab dari kata korib. Korib itu kalau lebih dekat akrab. Jadi anda yang akrab ilah Allah yang akrab sama Allah. Meskipun ya kalau orang Madulanya a g k agak kurang ajar juga. パピカナ・アロマ・サイアン・ a ィカ・シマス。ウィフェンプタプラン・ナイカ・プラウニア・サンペン・パ a サンペティ・アマル・マル・ジャセル・ケパンデ、ポギト・サンペティ・パンデ、アッサ・パム・ポン、a ジティ・サンサイアイト、ポギト・ジャパタニア・デ、ウマシア・パイアン・デ・パカ、アッオラン・プラリアン・ジャ、ウマサン・パン・ヤンド・パカリト。 Rupanya rumahnya terbakar Menurut dia ini gara-gara dia kurang ajar sama Allah tadi Sudah dikasih lima masih minta lebih Maka dia bilang gini sama Allah Ya Allah tadi kan masalah di laut Kenapa dibawa-bawa ke darat <tuh> Ini t u i dagelan、ya. Ini Anekdot bukan, bukan beneran, ini s e k e d a r untuk memberi contoh bahwa Anda harus akrab sama Allah. Kalau Anda tidak akrab sama Allah, terus akrab sama siapa? Siapa yang bisa menolong Anda melebihi Allah? Kan begitu. Jadi, kalau dari pengajian ini Anda mendekat lebih akrab lagi kepada Allah, sudah luar biasa. Itulah teman, -teman sekalian.、Si、ini saya terlalu panjang ngomong.、Uh, Muatan-muatannya sudah lumayan ya, malam ini ya.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 Salah ini kita sebut enak Hanya dengan melihat salahnya Tidak bisa kan Harus kita rasakan Jadi apakah bisa seorang disebut Muslim atau orang baik atau orang soleh Hanya dari serbannya Hanya dari pakaiannya Tidak bisa kan Jadi makanya di awal tadi saya katakan Anda jangan percayanya sama saya Percayanya sama Allah Dari saya Anda kritis Kalau baik Anda pakai, kalau jelek Anda buang gitu loh. Sayangnya jangan jadi pedoman. Anda kepada Allah jangan dihalangi oleh siapapun, kecuali dikawal oleh Rasulullah SAW. Antara Anda sama Allah jangan ada MUI, jangan ada NO, jangan ada Muhammadiyah, jangan ada pemerintah, jangan ada siapapun, Anda sama Allah harus otentik, terus menerus, gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa nggak saya sebut, Anda musyrik, bisa nggak? サリキタディダブサマンカフェルカンオランハニャカナパトマンヤンクリアタンダビサ カロポンピサ、アンダティダプニハマカフェクアオラン、カナアロサ、チャプニャパトマンやサンダデモクラティス、アロープフェマン、ファマンシャアファリオメン、ファマンシャアファリアフォル、シャパモプチャイアプチャイラ、パランシャパモカフェ、カフェラ、カタロピト、ラコアンダコアマルピアロエマンダチュピリアロポナアニア、ミシン、ナサナ。 マローチンダーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ l パーパーパーパーパーパ a パ i パー Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh. k a n g begitu kan? Selebihnya tidak. Jadi kalau saya mendoakan Anda tidak sampai t a h Kata Ustadz. Ada Ustadz bilang gitu. Jadi Ustadz mengatakan, untuk apa kamu solawatan? Doa-doa n g g a k akan sampai ke Allah. Kan sudah jelas siapa yang sampai. Saya tanya, siapa yang doanya pernah sampai ke Allah? Ada satu contoh. Emang pernah ada yang doanya sampai ke Allah? Emang ada yang tahu kalau sampai apa enggak sampai? Emang sampai ke Jakarta? Kan enggak tahu mas. Jadi kalau ada Ustadz mengatakan. n g g a k usah sulawatan n g g a k akan sampai ke Allah. n g g a k usah doa-doa w i r i d w i r i d kayak begitu n g g a k akan sampai ke Allah. Anda langsung berdiri. Pak Ustadz saya berdoa dengan sungguh-sungguh saya mohon kepada Allah. Agar Pak Ustadz kakinya kelindes truk satu. angin l、uh, kok kamu a begitu t ang aja, u stad, t o m b a k semuanya bertasbih kepada allah maka lagu apapun a s a l k a n tidak m e l a n g g a r syariat semua lagu itu baik dan mudah-mudahan diterima allah asal niatnya untuk mencintai allah Untuk mendekatkan semua yang mendengarnya kepada Allah. Boleh roh kecuali yang d i l a r a n g Jadi kalau mau maulid nabi dibilang bid'ah. Mana perintah maulid nabi kan n gak g ada. Jawabnya gini. Mana larangannya kan n gak g ada. Karena disitu bukan urusan perintah tapi urusan larangan. Jelas ya. Jadi kalau di dalam ibadah m a h z o h main bola silahkan. Meskipun tidak ada nabi yang main bola. パケカチャマタ、シロアカン。もしポンティダアラナフィアンパケ、カチャマタ、モトイト、ポップ。パパマネプリプリエム、アパラキ。Remy、マン・ Remy。Remy、インスタグラム、モンゴー。Remy、ダアパパイアンダ、ボレ、ジュジニア、ランギド。Internet、ダアパパ n アンダ、ボレ、i n クラフィ n f ャンフィットナフィットナンヤ。 Internetnya enggak apa-apa kan bagus untuk silaturahmi. Yang salah, yang haram adalah kalau kamu melanggar prinsip-prinsip syariat. Yaitu memfitnah. Ya n g t a p bakduhumbak d o n g r a s a n i n yang enggak-enggak. Pornografi. Kan gitu. Selebihnya bebas, enggak ada masalah. Jadi mau sholawatan silahkan. Bahkan sholawatan bukan hanya enggak ada larangannya. Bahkan ada anjurannya. Apa? Innallaha. わまらえかたほうゆそうろならんなび。やあいゆは l a d h i a m a n u o l l o o a l a y i wa sallimu t a l e m a あらはやおもんがだち。た l u m d u l u k i t a アナウンサーの人たちは、ははははパパッカン・キンジ・キンジニアの人たちは、パワ i カロ・イ・パタ・モア・マラ・デ・アタ・マサラ・アナ・ム・ジャサ・ウシア・ウシア・アンデト・チ・マナ・マナ・ツ・ルール・イドネシア・イトゥ・ミリキ・カモンニアアスピラシズ・ブルティ・イトゥ・タネブワ・サヤティ・アポト・アザ・デンアイドネシア・メマン・ローブ・メマンティ・カン・カンン・マン・マン・グ Dengan komplikasi dan labirin Masalah yang luar biasa Ini agak jawabnya agak sedikit Berbahasa Indonesia agak Agak tertib ya Tapi saya Sangat yakin dengan yang akan terjadi Memang kita harus sabar kepada Amhil Humruaida Sampai ngerti ayat itu ya Innahum yaki d u n a g a i d a Pa'agi k t u k a i d a -se Mereka memperdaya Kalian, mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya, siap membohongi. t a p i jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa aqidu k a i t a aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan, fahilil kafirina amhil amhilhumur w a i t a Biarkan orang-orang yang hianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini. Melampiaskan Sampai batas waktu tertentu Susahnya memang kita tidak tahu Batas waktu tertentu itu seberapa lama Tapi dengan melihat lahirnya Generasi muda kayak Anda Saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit <tuh -tuh.、Ah. Tepuk tangan untuk Mas Donny y u k フォトフォト。 Kalau bisa pengajian itu semua orang berani datang. Gak hanya orang yang sudah santri-santri, sudah rajin-rajin sholatnya. Semua orang berani datang. Itu lebih bagus atau pengajian yang lebih bagus itu yang didatangi orang yang sudah baik-baik? Tidak, yang pertama. Yang pertama. Ilan Nur. Jadi kalau sudah orang yang sudah Nur, ngapain lagi pengajian? Kan gitu. Justru pengajian yang bagus adalah kalau yang datang ada yang pakai... パチマチもオランラ、シュチレーカーパン、キタプシーラガンダタン。イトランハラタウロスをロケティカモレプジャワー、アタウランイスランダ。イスティリアプルブロー、チャリカロポンアチアン、イト、カロジャワー、イト、ハニャ、チタタタニ、プリニャ、ハニャ、オレオランス、ドアリ、マリムロス、ウルドン、アカンパナピンポンアチアン、カナワキドティタソウラン、ポニャマスウィスランダン、パンアチアン、イト、ダンダンダ パンサー。サモアパンサー、ドニシャポリダザンシニカワティアン・クリステン・ポリンガポニャカマポリポリ、サモア。ヤン・ディンキタ・メンジャリコ・パナラン・プザマサマ。メンジャリコ・チュージューラン、プシカプタタン・トゥニャン、シカピアン・シュチー・ハティニャ、ティラポニ a ニア・ジャハッ、マウ・ i ラジャー・バラン・バラン、モビキン・アマン・ k ド・サマー・ライン。a ラティアン・アンダスマ a ダモン・メンガラン・アマン・ i ド・サマー・ u ティア・スタイ a Oleh karena itu, saya ingin nanti kita akhiri dengan lagu yang islam-islam banget dalam tanah petik Atau yang, ke... ya, atau yang kebangsaan lagunya yang kebangsaan. Bener yang kebangsaan ya Dan saya n gak g akan tanya, anda ini orang baik atau buruk Karena setiap orang harus melihat dirinya masih buruk, betul gak? Termasuk saya Boleh n gak g saya disini merasa lebih baik dari anda? Kan n g gak boleh Kan begitu kan seharusnya シミュレーションの時に、あなたはあなたはあなたは e なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ Serem sekali-sekali n d a k apa-apa asal bareng-bareng gitu loh Nangis bareng, ketawa bareng, n gak g usah terus Allah, insya Allah Insya Allah Ayo, ayo Nampak、nah. Yoyo, angunu, yoyo, yoyo gitu Ngeti maksud saya teman-teman sekalian d i a Jadi mudah-mudahan pengajian ini b e n a r b e n a r dharma bangsa Kenapa kok namanya dharma bangsa Why?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 Kalau s o t a k o kan inisiatif sendiri. Kalau zakat kan disuruh. Hebat mana? Hebat s o t a k o Maka kenduri itu sangat baik. Selamatang. Sangat baik kalau niatnya untuk bersyukur sama Allah. Betul n gak? g Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akhiri dengan lagu m i d l i Nusantara. Bersama-sama kita. Sebelum kita akhiri mungkin dari beliau dari pimpinan Dharma Basa dari ini beliau dulu dosen sampai sekarang dulu ketemu beliau pertama di c e m p a k a Putih. Di, saya diundang oleh Yarsis waktu itu saya agak berkuasa di Indonesia karena seluruh pasukan waktu itu mengaju ke saya di zaman reformasi. Saya bisa nurunin ini naikin itu saya bisa jaga ini jaga itu waktu itu. Saya tinggal di Kelapa Gading sehingga Kelapa Gading kan kota Cina. seharusnya dihancurkan oleh massa sebagaimana d i g l o d o k tapi Kelapa Gading kan aman sampai akhirnya setelah reformasi Cina-Cina ngumpul, s e l a m a t a n ngundang saya, terima kasih ke saya karena kalau n gak g ada caknun di Kelapa Gading hancur lebur Kelapa Gading kata mereka, saya kaget sendiri, iya tau gitu padahal ya saya n gak g merasa melindungi apa-apa, ya karena memang orang n gak g n y a r a h kesana, yang dijarah c u m a d i g l o d o k sama Jakarta Tengah, Jakarta Kota aja な、ah, さでいでだまだパンアローサマーズルカンラガガガナサフォーカス n ーローキラキラティマスキンラガバズルカヤンダウシャリチャリズルガヤマジタパンダフォーカスカバラアローカニドゥンガプリオ、プニャマガナンミサニャ、トゥーサヤ、シポーサマガナニャ、タピサンガプニャパプリオ、ソノンガティア、ジャディモンディンサヤ fokus ke dia, menyapa dia, salaman, ngobrol, minta pokok, itu kan segala macam. Dia seneng karena saya fokus sama beliau. Saya dikasih makanannya nggak? Kok asih berlimpah-limpah gitu caranya mas? Kalau saya cinta sama Allah, Allah nggak tega dong. Itu loh. Jadi jangan terpengaruh sama surga neraka. Wong ente juga nggak tahu surga nggak tahu neraka kok. Kan neraka surga itu kita nggak tahu apa-apa sama sekali. キャタロー・スー ul ・オフ・キトン・カウン・バヤン・アン・スー・ l ウン・イ m e エンギトウ。ジャリン・ア・パイロー。アマンディング・ア・ l ー・チ・ラ・マンジ・ラ・スカン・ディリア。アキニ・アハッ、アキニ・ワヘッ、アキニ・ラ・ハ i ン、アキニ・ロー・ヒン、ア n ニ・ア・アリム、アキニ・ハリム、アキニ・ワ・ドゥ、l キニ・マティン・エンギトウ。ア・ロー・マ a ジ・ラ・スカン・ディリア。カウ d a k ada agama, kita tidak mengenal、ah、Allah. Kenalnya ya Ya ada yang tiga Ada yang Dulu kan matahari jadi Tuhan Bulan jadi Tuhan Jadi itu Tuhan banyak Ada angin itu juga Tuhan Air Tuhan Banyak Tuhan akhirnya jadi tiga Setelah sekian abad jadi tiga Ada Tuhan yang menciptakan Ada Tuhan yang memelihara Ada Tuhan yang merusak Kan gitu kan Terus berkembang lagi jadi satu Tuhan i t u ya satu itu dok udah terusnya apa terusnya apa kalau mau memuncak lagi setelah satu apa udah nggak ada lagi toh masuk Tuhan separuh tiga perempat udah jadi kita sudah sampai ke puncak kesadaran yaitu namanya tauhid. Nah sudah sama dengan sudah dengan tauhid hanya dengan Allah ya sudah nggak usah mikir yang lain-lain. Makanya dalam cari uang juga jangan cari uang. Bikin orang lain percaya sama Anda. Bikin orang lain aman sama Anda. Maka Anda memproduksi apapun, berjasa apapun, orang merasa aman, maka Anda akan dititipi banyak jasa. Kan begitu dalam bisnis. t u l n g g a k Kalau orang merasa aman sama Anda, berarti Anda al-amin. Kalau Anda al-amin, rizkimu banyak.、Kalau、orang merasa aman sama Anda kok. Jadi fokusnya jangan ke uangnya, fokusnya sama bikin diri kita menjadi orang yang orang lain merasa aman dan percaya sama kita. Maka uang akan datang, rizki akan datang, betul nggak? Yang dimaksud tidak peduli sama surga. Sebenarnya tidak peduli itu juga pura-pura. Sama Allah, aku tidak peduli surga mu ya Allah, gitu kan? Itu Allah juga tahu, Allah t u juga Allah t u juga acting gitu loh. a 田さんは、山田さんは、山田さんは、山んは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、 Misalnya Allah mengatakan Wahai hambaku, aku haus Kenapa engkau tidak memberiku minum Aku lapar Wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan Aku kesepian Wahai hambaku, kenapa engkau Tidak menyapaku Gitu, Masa Allah ngomong gitu Terus kalau kita pakai Bahasa literar, yang bener aja Masa Allah butuh minum Masa Allah lapar Masa Allah kesepian Kan gitu kalau kita pakai bahasa literat. Itu bukan literat. Itu tidak linier. Sama dengan. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Kata Khairul Anwar. Emang benar seribu tahun? Kan maksudnya n g g a k seribu tahun benar. loh Maksudnya semangatnya tidak terbatas. g i Tapi u loh t n g g a k terus seribu tahun. Ya n g enggak. Jadi kalau Allah mengatakan aku lapar. Bukan berarti Allah lapar. Dia cuma mengatakan. Aku bertempat tinggal di rumah hamba-hambaku yang tidak punya makanan Aku bersama mereka Aku bersama hamba-hambaku yang kehausan, tidak punya minuman Aku ada bersama hamba-hambaku yang kesepian, tidak ada yang menyapa Kalau engkau menyapa mereka, berarti engkau menyapaku Indah kan? Itu maksudnya Allah, enggak terus Allah lapar b e n e r Aduh, lapar ya masa Allah lapar? Tapi begitulah Allah bermain sandiwara sama kita, kan asik? フォークスハニャカバジャムヤー。<Ele k. S 1> a のこ a はあなた t あなたはあなたはあなたはあなたは i な a はあなた a あなたは h なたはあ a た a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた r あなたはあなたあなたはあなたはあなたあなたはあはなたはああなたはあなたは Ngapain di neraka? Ada yang disetrika pakai api, ada yang dimasukin kolam tai, ada yang dua ya macam-macam lah. Terus Allah tertarik sama dua orang, a p r l Jibril, Sini, April. Panggil dua orang di yang sana, sama yang sana. Suruh ke sini. Terus Jibril terbang, anak dua itu diambil, dibawa ke Allah. Terus Allah gini. Ngapain kamu masuk neraka? よろしい Ya pantas kamu masuk neraka. Kamu ngapain? Satunya. Ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah taat kepadamu ya Allah. Satu kalipun aku n gak g pernah taat. Terus,、oh, pantas. Itu a pulang, pulang, pulang, pulang. Itu akhirnya diusir sama Allah. Pulang, pulang. Balik, balik sana. Nah ketika Allah mengusir dua orang ini reaksinya berbeda. Yang satu lari cepat sekali. Yang satu lari sambil noleh gini. Tertarik Allah, ini ada dua fenomena ini, ada dua gejala. Balik, balik, balik sini, sini, sini, sini, sini. Akhirnya oleh Jibril diambil lagi. Kenapa kamu tadi lari cepat sekali? Aku kan sudah bilang ya, Allah selama hidup di dunia aku belum pernah taat kepadaMu. Begitu kamu perintah aku seneng sekali aku lari secepat-cepatnya demi ketaatanku kepadaMu meskipun cuma sekali ini. Oh, jadi kamu lari cepat tadi karena taat Kepada k u iya ya Allah lumayan Satu kali i Terus u kan? t kata Allah ya sudah Kamu masuk surga, itu mas Terus lah kamu n y a p a i n Kok toleh toleh toleh toleh Saya itu demi Allah Disuruh balik sama Allah tadi itu Bingung, ini maksudnya disuruh Balik ke neraka a p a ke surga Saya bingung, gini-gini Tapi akhirnya saya khusnudzon Kepada Allah Pasti maksudnya disuruh pulang ke surga ini gitu, oh, jadi kamu tadi husnudan sama aku, iya, ya sudah masuk surga, itu, loh, begitu murahnya Allah mas, makanya sekarang berusaha masuk neraka, ya, siapa tahu nanti dipanggil Allah, kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil mampus lo kan itu, oke, saya minta beberapa orang maju ke depan mas. mother ol bahwa ー l l a h bikin k i t る。 パルナンキタプルアプリシュランロケン、アラウマソリはサリマジディナ・モハマド。 い「いやいや」「ゲリンはちゃんやらん」「みちゃぶ」「たんあ」 We're gonna be home.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 サヤ、サマケガンジャンモン、アフィンスパニャパニャ、アタスモアガンサヤ、カナサヤ、パルクナウ、ン、ンンン、ン、 indal キ i a m s a y a mohon dari saya dari via dharma bangsa bisa memberi kalimat kalimat supaya kita ke depan bisa lebih apa namanya tertata dan lebih gembira meriah んー。Dan Saya juga tidak bisa mengatakan saya sesat Tapi pokoknya kita saling mendoakan Yang kalau ada yang masih kurang baik Kita doakan Masih sesat kita doakan Kita tidak akan membenci siapapun Saya mohon izin untuk mengumumkan satu hal Dulu Sebelum Adam alaih salam diciptakan Bumi sudah dihuni beberapa kali oleh makhluk ciptaan Allah Sebelum manusia yang kita sebut Homo sapien ini Tapi gagal Sebenarnya Allah memberi prinsip yang sama Makhluk apapun Sejak たびしょもわ、はんべんしはんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょもはんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょもわ、はんべんしょはんべんしょもわ、はんべんしょしょしょもんべんしょもわ、しょもん Setelah Nabi Adam turun sebagai aksanita kuim, makhluk hibrid terbaru yang paling sempurna Sesudah makhluk-makhluk yang lain gagal di muka bumi, itu pun masih mengalami enam kali kegagalan Di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh kan mengalami umatnya dihukum karena gagal Dan itu masal besar-besaran, kemudian enam kali sampai zaman Atlantis, zaman Sundawiwitan, zaman macam-macam サマン・イン、uh, ・カ an, ・マイア、アダ・ナ a カリカ・カケラン、タン・スカラン・イン・キッタ・ティ・アン・バンク・カケラン・ヤン・カトゥ・キュー・カロ・キッタ・ティ・プリ・リ・プサマス・プリ・イン・キッタ・プサマ、キッタ・マニャ・タリカ・グラン・グラン・キッタ・イン・シャ・ア・ロー・タウン・イン・アカン・プ・アレ・マヌチュ・ハリ・ディパン・ティンダ・ス・マス・オラン・オランヤン・ディ・スラマ・ンダ・ア・ア・アンド・バンキッタ Republik Nusantara Raya kita ini Amin Mudah-mudahan Anda pulang ke rumah Dikawal oleh tambahan malaikat d a l oleh kemudahan-kemudahan dari Allah Kita ikhlas satu sama lain Dan keikhlasan kita ini insya Allah akan menyebar ke seluruh Nusantara Sehingga semua bangsa kita akan kompak menjadi satu すいません。